Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Nabina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah Masjid Pogung Raya Rohimani wa Rohimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melanjutkan kembali pertemuan yakni kajian jelang buka insyaallah pada sore hari ini masih bersama dengan Al-Ustadz Abu Salman Hafizullah Masih membahas bab yakni Menunjukkan kepada jalan kebaikan dan juga kepada jalan petunjuk Untuk itu dimohon kepada para jamaah untuk bisa mendekat ke meja pembicara Kemudian menyiapkan diri untuk mendengarkan faedah-faedah yang akan disampaikan oleh beliau Kemudian bagi jamaah yang belum mendapatkan kupon berbuka untuk dapat mengambil kupon di meja yang ada di sebelah selatan masjid. Selanjutnya mari kita mulai untuk majlis ini kepada al Ustad Abu Salman Hafizullah kami persilakan. belum dapat kupon ambil dulu di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'wala wala wa hawla wala wa quwwata illa billah. Wa asyhadu alla ilaha illallah la lah. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa at-tabi'in wa man dabbayahum bi ihsanin ila yaumiddin am eh, kemarin kita masih membaca ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif oleh penulis yaitu al-imam an-nawawi Al rahimahullahu taala ta ya, dalam bab ad-dallahna khairin wa ila hudan aw dhalalatin yaitu ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan serulah kepada jalan robmu dengan cara yang hikmah dan nasihat-nasihat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik dan kemarin kita memasuki uh, bab al hikmah yaitu setelah kita Mengetahui persyaratan untuk melakukan dakwah itu adalah kita mengetahui ilmu minimal, ilmu yang berkaitan dengan perkara yang hendak kita sampaikan. Lebih baik lagi tentunya mengetahui hal-hal yang lain karena memungkinkan adanya pertanyaan dari orang-orang yang didakwai. Kemudian dengan cara yang hikmah. Ya dengan cara yang hikmah. Dan hikmah kemarin telah kita Sampaikan yaitu Antadu'al asya' fi maudihah Yaitu menempatkan sesuatu Pada tempatnya ya Menempatkan sesuatu tepat Pada tempatnya Nah berkaitan dengan masalah hikmah Yang pertama adalah Kita melihat eh, Tema Ataupun materi yang hendak kita Sampaikan kepada orang yang Hendak didakwai ya Semisal orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, tentulah yang paling pokok kita ajarkan kepada mereka, ya selain perkara-perkara yang harus segera dilakukan seperti sholat dan semacamnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Dalam rangka apa untuk memantapkan keyakinan mereka, akidah mereka? Meskipun masalah akidah masalah yang harus disampaikan dari awal dakwah hingga akhir dakwah karena itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah di kota Mekah 13 tahun dan pada tahun itu maka tema-tema yang beliau sampaikan adalah hampir seluruhnya berkaitan dengan masalah akidah masalah keyakinan dan kalau kita pun melihat ayat-ayat maqiyah ataupun surat-surat maqiyah ya hampir seluruhnya didominasi oleh ayat-ayat ataupun surat-surat yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah keyakinan surga dan neraka tentang Allah tentang malaikat dan yang semacamnya, 13 tahun di kota Mekah barulah kemudian setelah Rasulullah diperkenankan untuk berhijrah ke kota Madinah yang sebelumnya beliau pernah diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia sebanyak dua kali dan kemudian Allah mengizinkan Rasulullah dan prasahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah karena memang di kota Mekah sudah tidak lagi kondusif di sana yang ada hanyalah intimidasi dari orang-orang kafir maka kemudian Allah perintahkan berhijrah ke kota Madinah Nah mulai sejak berhijrah ke Kota Madinah ini Rasulullah membangun peradaban baru ya dimulai dengan membuat masjid mempersaudarakan antara para muhajirin dengan angsor bahkan beliau mempersaudarakan ini bukan hanya secara global secara persen pun dipersaudarakan, ya, si bulan A dan bulan B terus seperti itu maka terjadilah eh, kerjasama yang sangat bagus antara Muhajirin dan Angsor dan muncullah peradaban baru di kota Madinah nah kemudian di kota Madinah inilah muncul berbagai macam kewajiban-kewajiban ya, kewajiban yang berupa hukum-hukum ini menunjukkan bahwa di dalam kita berdawah pun hendaknya melihat ya melihat tema apa yang sepantasnya kita berikan kepada penduduk setempat, ya, penduduk setempat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan hikmah adalah kita melihat kemampuan, ya, kemampuan orang-orang yang hendak di dakwai. Sehingga di dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW memerintahkan, ya, eh, hendaklah kalian menyampaikan sesuatu biqadri unkulihim. Ya biqadri unkulihim. Berbicaralah kalian dengan manusia biqadri unkulihim, sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Maka tidaklah disebut dengan hikmah ketika semisal kita berdakwah di pedalaman yang mereka tidaklah mengetahui bahasa-bahasa kekinian bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang kota, ya kemudian kita menyampaikan di sana dengan menggunakan bahasa-bahasa yang muluk-muluk tadi, integral misalnya gitu ya, konsolidasi misalnya, manipulasi, ini makanan apa gitu, mereka tidak paham. Maka artinya kita gunakan bahasa yang sesuai dengan kadar kemampuan mereka lebih baik lagi ketika kemudian kita bisa berbahasa dengan bahasa mereka. Ya, bahasa mereka. Semisal Anda berdakwah di Kota Jawa Barat, di daerah Jawa Barat maka menggunakan bahasa Jawa Barat. Anda berdakwah di lereng Gunung Merapi, maka yang lebih tepat menggunakan bahasa Jawa. Anda berdakwah di Jakarta ya menggunakan bahasa Betawi. Ini akan lebih mengena. dan kemudian juga terkait dengan masalah mada'u, orang yang tidak didakwai, kita pun melihat ya, terkait dengan, masih terkait dengan masalah kemampuan mereka, maka untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, ini kita terkadang tidak perlu memperbanyak dalil, ya, berbeda ketika kita berdakwah di lingkungan mahasiswa, yang satu poin, satu dalil atau bahkan lebih seperti itu terus tidak masalah. Kenapa? Karena mereka mampu untuk menangkap apa yang kita sampaikan. Namun di lingkungan orang-orang yang mohon maaf, notabene kadar akal mereka mesti rendah, enggak bisa seperti itu. Anda mengucurkan dalil di sana, mungkin mereka enggak paham. Mending kita sampaikan satu hadis, satu ayat, kemudian kita jelaskan. Kita apa namanya, berikan keterangan-keterangan sehingga mereka itu betul-betul paham. Dan inilah barangkali yang dahulu pernah dilakukan oleh para wali Songo ketika berdakwah di Indonesia. Sehingga akan lebih berkesan, akan lebih mendatangkan kefahaman bagi mereka. Kemudian berbeda keadaannya ketika kita berdakwah, di lingkungan orang-orang yang notabene intelektual, maka boleh jadi yang kita sampaikan kepada mereka selain dalil banyak juga kita mengiringinya dengan logika-logika yang akan mampu membangkitkan e, pola pikir mereka lebih mantap. Karena ada di antara manusia meskipun ini bagi kita kaum muslimin sebetulnya e, tidaklah tepat. Tidaklah tepat. Yang paling tepat bagi kita adalah, manakala Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya memanggil kita, maka kita tinggal mengatakan Sami'na watokna. Ya, wa makana limuk minin walamu minatin idakodulillah wa rasululah amran ayyakun alahmu lekhiaro tu menamrihim. Itu Surat Al-Hazam ayat yang ke 36. Dan tidaklah sepantasnya bagi orang yang beriman lelaki atau perempuan, manakala Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu dan juga Rasulullah telah menetapkan sesuatu, kemudian dirinya lebih memilih ketetapan yang lain, memilih opsi yang lain. Ini idealnya kaum muslimin seperti itu, kaum mu'minin seperti itu. Namun terkadang ada ya orang-orang yang baru saja masuk Islam, ataupun bahkan orang-orang yang mereka belum masuk ke dalam agama Islam, yang terkadang kita harus apa namanya meladeni mereka dengan logika-logika. terkadang seperti itu. nah ini oleh karena itu e, tentulah seorang dai yang tidak berdakwah itu mengetahui medan yang tidak didakwai. ketika seorang tidak berdakwah ke lingkungan ahli kitab misalnya maka hendaknya dia mengetahui tentang e, ajaran-ajaran secara global yang ada pada mereka sehingga suatu saat ketika Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat yaitu Mu'ad bin Jabal ke kota Yaman maka beliau berpesan inna ka sata ti kauman ahla kitabin wahai mu'ad wahai mu'ad anda akan mendatangi satu tempat yang mana di tempat tersebut kebanyakan adalah ahli kitab. Adalah ahli kitab, maka otomatis harus mengetahui tentang pokok-pokok ajaran mereka. Selain mengetahui kemudian juga mengetahui kira-kira apa bantahan yang tepat untuk mereka. Karena sangat mungkin kemudian mereka akan menjidal kita, akan membantah kita, bermain logika dan seterusnya. Ini sangat mungkin. Nah kalau memang kita belum mampu, ya enggak usahlah kita kemudian kesana. Itu hal yang berkaitan dengan hikmah. Demikian juga diantara bentuk ah hikmah adalah kita melihat eh, apa namanya psikologi orang yang tidak didawai. Ini juga penting untuk kita pahami. Satu contoh ya, gimana Rasulullah SAW itu melihat psikologinya orang yang mohon maaf ya, perdalaman yang biasanya memiliki perangai yang kasar, kurang sopan santun, kurang mengerti masalah adab, dan orang-orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang lebih maju, lebih tinggi lebih mengetahui sopan santun, maka Rasulullah menempatkannya dengan tepat kita ambil contoh tatkala Rasulullah mendakwai salah seorang Arab badui, ya Arab badui itu Arab pedalaman yang kalau bahasa kita mungkin lebih tepat dikatakan sebagai orang nomaden orang yang tidak memiliki tempat yang tetap mereka berpindah-pindah sesuai dengan e, sesuai dengan apakah di tempat tersebut mereka terpenuhi kebutuhannya ataukah tidak. Sekiranya sudah tidak potensial lagi tempat tersebut maka mereka tinggalkan. Nah, si Arab Badu ini tiba-tiba datang ke Masjid Nabawi, ya, datang ke Masjid Nabawi. Untuk apa? Salat tidak untuk baca Qur'an? Tidak, untuk berdikir? Tidak. Namun tiba-tiba kemudian orang tadi mojok, ya misalnya di MBR ini mojok di belakang, nah, sebelah timur. Ngapain? Kencing, kencing. Kira-kira kalau anda melihat orang kencing di masjid, apa yang hendak anda lakukan? Mungkin anda seret, pukul, perlu perintah untuk mengepel tempat yang dikencingi. Mungkin seperti itu. Dan memang seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat kepada Tuanullah alim majma'in. Ketika melihat si Badu ini kencing, maka langsung mereka menghardiknya, membentaknya, mengusirnya. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Biarkan. Da'uuh. Biarkan dia. Biar selesai buang hajatnya. Nah setelah selesai apa, kemudian Rasulullah pun perintahkan kepada para sahabat, ambilkan air. Ini ya diperintah bukan lagi si baduinya, ya diperintahkan para sahabat, ambilkan air. Ini para sahabat mungkin ya ketika itu semakin dongkol ya, dalam artian ini mau melampiaskan amarahnya tidak terpenuhi, masih lagi diperintah untuk mengambil air, tapi karena yang merintah Rasulullah dilakukan, ini ya dilakukan. Setelah mengambil maka harri kuhu siramlah tempat yang dia gunakan untuk kencing. Nah kemudian setelah itu Rasulullah memanggil si badui tadi, ya dipanggil dengan kata-kata yang halus menekat. Kemudian setelah dekat beliau beritahukan, Sipulan ketahuilah, bahwasanya masjid masjid Allah subhanahu wa ta'ala tidak baik ya untuk buang kotoran seperti anda tadi, akan tapi masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk sholat untuk baca Quran dan untuk berzikir. dengan kata-kata yang penuh kelembutan, Masya Allah nah, ternyata kemudian ketika kita melihat hikmahnya seandainya ya, para sahabat tadi dibiarkan membentaknya, mengusirnya Kira-kira najisnya akan ke mana saja, mungkin sambil lari, sambil mengeluarkan amunisinya ya, trot-trot kemana-mana. Akhirnya najis tidak lagi terlokalisir kan, kemana-mana. Kemungkinan yang kedua, mungkin ditahan, nah kalau ditahan ini kan malah menjadi sakit. Ya, karena menahan kotoran tentulah tidak baik, maka ini hikmah yang diberikan lakukan oleh Rasulullah maka layak kemudian si Badui tadi berdoa Allahumma rahamni wa muhammadan walataraham wairahu ya Allah mudah-mudahan kau berikan kasih sayangmu kepada diriku kepada Muhammad namun yang lain itu jangan kau beri rahmat Ya, jangan kau beri rahmat biarkan mereka namun kemudian Rasulullah mengingatkan juga kepada si Baduy, wahai bulan Kenapa anda membatasi rahmat Allah yang sangat luas? Biarlah Allah berikan rahmat sesuai dengan kehendaknya. Dia semua didakwai. Sahabat didakwai. Orang yang badui tadi pun juga didakwai oleh Rasulullah SAW. Berbeda lagi keadaannya. Tatkala beliau mendakwai salah seorang sahabat yang memang sudah intens ngajinya. Kepada beliau sudah memiliki ilmu yang lumayan biasa berkumpul dengan Rasulullah. Nah, ketika si sahabat tadi memakai cincin dari emas dan mungkin sahabat tadi memang belum tahu sahabat tadi memakai cincin dari emas maka oleh Rasul langsung dicabut tanpa sepatah kata pun, ya, langsung dicabut dan dibuang. Kira-kira kalau kita gimana itu marah enggak? Marah, tapi sahabat tadi tidaklah marah. Tidak marah, maka sampai sahabat yang lain mengatakan ambillah itu. bisa engkau manfaatkan, bisa engkau berikan kepada orang lain, kau berikan kepada istrimu atau bisa kau jual. Maka apa kata sahabat tadi? Aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Padahal itu halal, adakah boleh ambil halal? Cuma tidak boleh dipakai, disimpan boleh. Namun sahabat tadi tidak mau mengambil, kenapa? Itu sudah dibuang oleh Rasulullah, dia tidak marah. Nah ini satu diantara e, pentingnya kita mengetahui ya psikologi orang yang tidak didakwai. Andaikan ini adalah berupa dakwah fardiyah ataupun dakwah personal. Ya berbeda kalau dakwahnya dakwah secara umum seperti ini memang kita sampaikan secara umum. Ya namun kalau sudah personal kita harus lebih mengetahui tentang e, psihologi, keadaan psihologi seseorang. Nah kalau kemudian orang-orang yang didakwai khususnya adalah orang-orang yang notabene mereka masih non, belum masuk ke dalam agama Islam, maka sangat mungkin mereka akan menjidal kita, akan membantah kita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun di dalam surat Alangkabut ayat ke empat puluh enam berfirman: Walajudzadilu ahl alkitabillah bilatihi asan illalladinaudzala muminhum dan janganlah kalian membantah ahli kitab kecuali ya, kecuali dengan cara yang lebih baik. Artinya kalau kita tidak bisa membantah dengan cara yang lebih baik, mending tidak usah menjadi mereka, tidak usah membantah mereka, tidak usah berbantah-bantahan dengan mereka kecuali orang-orang yang dolim diantara mereka ya kalau udah mereka berbuat dolim maka boleh kemudian kita pun e, melakukan dengan kekerasan namun ini juga harus perlu pertimbangan yang matang, tidak boleh sembarangan sehingga kalau kita lihat bahwa urutan-urutan di dalam menyampaikan dakwah yang pertama adalah dengan cara yang hikmah, ya kemudian ini tentunya semuanya didasari dengan ilmu, dengan cerita tauladan yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik, kemudian yang ketiga membantah dengan cara yang lebih baik. Nah kalau memang mereka berbuat dolim, melakukan kedoliman kepada mereka, maka boleh kemudian ya, mujadalahnya membantahnya sampai dengan menggunakan saif ya, sampai menggunakan pedang ataupun senjata dan yang lainnya sesuai dengan kedzaliman yang mereka lakukan dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga yang disampaikan oleh penulis Al Imam An-Nawawi adalah Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruunal bil ma'ruf anil munkar wa ulaika humul Itu yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104. Maka Allah Subhanahu memerintahkan kepada kita waltakum minkum ummatun ya, waltakum minkum ummatun. Maka umat ya umat itu memiliki beberapa makna, ya memiliki beberapa makna, makna yang pertama bermakna ta'ifah, itu bermakna sekelompok ataupun sekumpulan orang dan ini yang banyak dipakai untuk penerjemahan ayat ini dalam Al-Quran penerjemahan di Indonesia. Ya umat bermakna at ta'ifah ataupun sekumpulan ataupun sekelompok, maka maknanya berarti dan ndaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang yad'una ilal khair ya mengajak kepada kebaikan sehingga muncullah tahun 1912 ada muncul Muhammadiyah 1926 muncullah NU muncul lagi yang lain seperti Persis dan yang lainnya ala kullihal mereka membentuk kelompok-kelompok membentuk perkumpulan-perkumpulan organisasi untuk menyampaikan dakwah. Yang kedua, ummah bermakna milah ya, ummah bermakna milah. Contohnya adalah firman Allah dalam surat Al-Mukminun ayat yang ke-52. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan Umat kalian ini adalah umat yang wahida, umat yang satu, yaitu maknanya adalah milah ataupun agama. Jadi sebelum datangnya orang-orang yang menyakutkan Allah SWT, sebelum masa Nabi Nuh, umat itu hanya satu, yaitu umat-umat yang muwahid, umat-umat yang mentauhidkan Allah SWT. Barulah kemudian pada saat pada zaman Nabi Nuh ataupun sebelumnya, di mana ketika itu muncul beberapa orang soleh, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surat Nuh di mana ketika orang-orang soleh ini meninggal, maka kemudian para syaitan membisikkan kepada orang-orang ketika itu, ya untuk membuat patung, apa? Anda bikinlah patung orang-orang sholah itu supaya apa? Anda sekalian bisa mengenang jasa-jasa dan kebaikan orang sholah tersebut dengan sekedar memandang maka Anda ingat, oh ya dia adalah orang yang sholah orang yang dermawan dan seterusnya generasi pertama mereka melihat bahwa dididikannya patung bukan untuk disembah dalam rangka untuk mengenang yang mengenang kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian generasi yang awal ini meninggal, bergantilah dengan generasi berikutnya. Nah generasi yang berikutnya ini tidak tahu menau tentang alasan didirikannya patung. Dan syaitan membisikkan yang lain, ya agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sekitar patung. Alasannya apa? Karena mereka orang-orang soleh, dan kalau kemudian mereka beribadah di sekitarnya, Maka ibadahnya akan dibantu, ya oleh mereka ke hadapan Allah, sehingga ibadahnya akan sangat mungkin diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Sehingga mereka mengatakan Ulaya kasyifau naik ilallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami terhadap Allah Subhanahuwataala. Ma na'buduhum illa liyukribuna ilallahi zulfa tidaklah kami menyembah mereka supaya kecuali supaya mereka itu lebih mendekatkan kami dengan Allah lebih dekat lagi, ini alasan mereka nah sebelum itu umat dalam keadaan muwahidin mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini makna umat yang lain nah umat terkadang bermakna as-sinin tahun ataupun masa. Ya, tahun ataupun masa. ummatin. Dan orang-orang dan di antara orang yang selamat di antara keduanya, itu pada masa Nabi Yusuf di penjara itu kan ada beberapa orang yang meminta kepada Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpi-mimpi mereka. Maka satu di antara mereka yang selamat Mereka mengingat, mengingat apa yang dinasihatkan oleh Nabi Yusuf tersebut. Baik dan umatnya setelah beberapa tahun, setelah beberapa waktu. Ya, maka umat terkadang bermakna waktu. Nah umat terkadang memiliki makna iman dan kepemimpinan sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-120, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan." Ya, maksudnya Ibrahim adalah umat adalah pemimpin, adalah sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa pemimpin yang beriman. Itulah makna-makna ummah. Nah, di dalam Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya kepada kita boleh jadi memang dengan makna yang pertama itu hendaknya ada sekelompok orang yang mereka eh, komitmen untuk menyampaikan dakwah, mengelola dakwah, tidak semuanya kemudian sibuk mengurusi kedunian mereka. Dan memang orang yang tidak masuk ke sini tidak bisa dipaksakan. Ya tidak bisa dipaksakan. Karena boleh jadi orang yang sibuk di dalam urusan dakwah, mereka harus meninggalkan mungkin gaji yang per bulan kalau sekarang ya 25 juta harus dia tinggalkan. Dia terkadang hanya menerima gaji per perbulan 1 juta rupiah. Hanya sangat ngepres. Namun biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ternyata itu pun juga terrealisasi. Ada juga orang-orang yang rela meninggalkan gaji besarnya, kesenangan dunianya dalam rangka untuk komitmen di dalam dakwah. Alhamdulillah maka kemudian kita melihat banyak di antara kelompok-kelompok dakwah ataupun perkumpulan-perkumpulan dakwah yang mereka komitmen untuk mengurus ya, urusan kaum Muslimin. Ya, Alhamdulillah di sekitar kampus UGM juga banyak lembaga-lembaga ya, dakwah yang bisa kita mengambil istifadah manfaat di dalamnya. Wal takuminkum umatun yadauna ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Dan apa itu kebaikan? Kemarin telah kita sampaikan itu apa yang dianggap baik oleh Allah Subhanahuwataala wa ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya wa ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran ya ma'ruf juga sama yaitu apa yang dianggap baik oleh agama karena boleh jadi kalau kita mengukur ma'ruf kebaikan itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing tentulah akan berbeda. Ya Sampai-sampai kemudian beliau menukilkan beberapa hal yang disampaikan oleh guru beliau yaitu Syabdur Rahman bin Nasirah Sa'di. Sa Pada zamannya muncullah muka beratus saud, pengeras suara. Banyak orang yang mengatakan wah ini bid'ah ini. Ini menyelisihi kebiasaan para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu kalau adzan misalnya mereka naik ke ketinggian sehingga bisa didengar oleh orang lain. Namun beliau tidak melihat demikian. Maka beliau mengatakan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna hadi min nikmatillah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang orang tidak kemudian perlu untuk memperdengarkan suaranya naik ke ketinggian tertentu cukuplah dia menggunakan fasilitas berupa muka beratus shot ataupun pengeras suara. Kemudian muncul kendaraan yang dahulu tidak ada, kendaraan pakai mesain, pakai mesin. Ini pun juga dianggap, wah ini baru nih hal yang baru, ini bahaya ini. Orang yang melakukan ibadah haji, yang kalau dahulu itu menggunakan ontah harus memakan waktu yang sekian lama, ini hanya dengan waktu yang sangat pendek. Hilanglah apa namanya manfaat perjalanan mereka. Maka beliau pun mengatakan ini adalah satu di antara kenikmatan Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu, ya ma'ruf kita kembalikan lagi kepada syariat bukan kepada zauk perasaan kita masing-masing, ya. mungkin orang di sini tidak suka dengan sesuatu yang di tempat lain itu bisa menjadi favoritnya, sementara itu tidak ada larangan di dalam agama. Nah kalau kemudian kita ambil e, hukum itu dari perasaan masing-masing tentunya akan berbeda-beda, maka sekali lagi bahasanya ma'ruf sesuatu yang dianggap baik itu dikembalikan kepada syariat, ya. Nah, kalau kemudian di dalam syariat memang tidak ada dalil yang pasti, barulah kemudian dikembalikan kepada uruf, itu adat istiadat setempat. Ya, adat istiadat setempat ini dalam e, kaidah kaidah fikih, dikatakan, ya, biasanya uruf itu al muhakkamah Uruf, iaitu adat istiadat setempat itu dijadikan sebagai sumber hukum ya demikian yang kita sampaikan Insyaallah kita lanjutkan besok sore ya satu kali lagi bab mengenai ad-dalalah ilal khair mudah-mudahan kita bisa memahami bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya apa yang kita sampaikan tadi ketika kita berdakwah ke satu tempat kita hendaknya melihat kondisi mereka masing-masing dan seterusnya Allahumma 'alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtanana wa 'ilma wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin telah kita simak bersama rangkaian uh, kajian riadu solehin. Jangan lupa untuk datang lagi besok hari seperti biasa masih bersama Ustaz Abu Salman. Kemudian kepada para jemaah sekalian kami persilakan untuk menempati posisinya masing-masing. Demikian kajian pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.